Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu Ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala Wa la hawla wa la quwata Illa billah Amma ba'd اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره القدير أما بعد حضرات المكرمين معشر الحبائب الفضلاء Ma'ashiral ulama Al-Qurama Tuan-tuan dan puan-puan Serta bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Wabil khusus Guru kita yang kita cintai Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan barokah dari Allah. Mendapatkan inayah dari Allah. Dan tak lupa mudah-mudahan kita juga mendapatkan hati yang sangat mahabbah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para orang tua yang hadir yang tentunya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama beliau-beliau tapi dalam kesempatan yang mulia ini tentu kita berharap mudah-mudahan dengan berkat orang tua orang tua kita guru-guru kita yang telah banyak memberikan pendidikan dan pimpinan kepada kita yang muda-muda kita ucapkan jazakumullah khairan ketirah terima kasih yang banyak atas pimpinannya tentunya kita semua masyarakat Islam dan terutama di wilayah Malaysia ini Allah Amin tuan-tuan puan-puan saya mohon ampun saya mohon maaf sebenarnya saya datang ke sini untuk Mencari barokah dari Majlis Ta'lim Kebetulan Kurang lebih 10 hari yang lalu Saya sempat uh, Mampir atau singgah di Malaysia Bersama dengan rombongan Sebanyak 130 orang Dan mereka semua sudah pulang Yang sisa tinggal satu Biasa ya ini tersisa Jadi apalah arti ...sesuatu yang tersisa ya... ...kata orang Indonesia ini... ...saya minta terjemahkan Habib nanti ya... ...itu kalau ada orang memasak nasi... ...kemudian terlalu lama memasaknya... ...yang atas matang jadi nasi... ...yang bawah menjadi hitam... ...orang Indonesia bilangnya intip ...orang sini apa Habib? Kerak... ...kerak itu... Kalau dimakan biasa tak enak lah. Tapi kalau dikasih bumbu sedikit-sedikit ini jadinya sedap. Mudah-mudahan yang tersisa ini seperti kerak dan antum semua adalah bumbu-bumbu sehingga pertemuan kita adalah pertemuan yang sedap. Allahumma kita datang ke tempat ini tujuannya cuma satu, hanya satu tujuannya. Kita datang ke tempat ini, kita diundang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik saya, Abi Ali dan Aba yang lain, ustadz-ustadz, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebenarnya jam-jam sekian itu paling enak adalah istirahat, rehat di kamar, betul. Yang suka. Menonton televisi paling enak mata dipergunakan untuk nonton televisi sambil duduk berbaring di sebelahnya ada tu ya tu teh ya teh kopi ya saya tak tahu lah bahasa Malaysia itu paling enak tapi alhamdulillah malam hari ini kita diundang. Oleh jujungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu rasa yang ada di rumah yang singgah, yang telentang, rehat, rasanya hilang keinginan itu, karena hati kita sudah tertambat, sudah berada dalam Genggaman cinta bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian ini. Dulu para sahabat juga mengalami. Sahabat-sahabat Nabi itu. Kalau melihat sosok Nabi kita Muhammad SAW. Rasanya mata mereka tak rela sedetik. Kalau tidak memandang. Makinlah Rasulullah SAW banyak riwayat-riwayat. Ada seorang wanita sahabiah tatkala terjadi perang Uhud. Saya tidak cerita tentang perang Uhud lama, nanti bisa sampai subuh ya. Cuman ada riwayat demikian. Kita pernah dengar dari guru-guru kita tatkala perang Badar, perang yang pertama kali di dalam Islam, umat Islam menang, mutlak menang tapi perang uhud ada sedikit kekalahan walaupun bukan berarti kekalahan mutlak tidak. Ya, mungkin istilahnya 50-50, Separuh-separuh. setengah-setengah. Ringkas cerita, masyrum muslimin orang-orang Islam yang masih sehat, yang masih hidup dari perang badar, dari perang uhud tersebut pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Ada seorang ibu Seorang puan Dia menunggu pasukan muslim yang perang dari Uhud Dia menunggu Subhanallah Beberapa sahabat yang pulang dahulu Jalan di depan Tiba-tiba ketemu dengan ibu tersebut maka yang datang ini cakap sama ibu tadi. Wahai ibu, ayahmu meninggal dunia syahid. Ayahmu terbunuh dalam peperangan. Itu si ibu dia bertanya, "Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah?" Bukan mendengarkan ayahnya meninggal dunia, kemudian dia menangis tapi justru bertanya, "Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah?" Datang lagi sahabat yang lain mengatakan, "Wahai ibu, suamimu telah meninggal dunia dalam peperangan." Bukan marah, bukan kemudian hanyut menangis. Tetap bertanya, "Saya kepengin melihat di mana itu Rasulullah? Selamatkah Rasulullah?" Kemudian datang lagi orang lain dan bercakap wahai ibu anakmu meninggal dunia dalam perang Uhud lagi-lagi si ibu mengatakan wa ayna rasulullah mana saya kepingin lihat perlihatkan padaku mana rasulullah jadi semua tak ada artinya bagi si ibu ini sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan dan beliau bertemu dengan si wanita itu maka si wanita mengatakan wallah ya Rasulullah selagi engkau selamat selagi engkau sehat selagi engkau dapat aku lihat maka seluruh dunia apapun tak ada artinya tak ada bandingannya keberadaanmu ini ya Rasulullah itu kecintaan para sahabat radhiyallahu taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu berbahagialah kita yang ada di tempat ini dipimpin oleh guru-guru kita membaca selawat-selawat, membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah sirah beliau. Semua ini adalah daya tarik bagi diri kita untuk gimana caranya mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Sayyidina Umar Ibu Khattab R.A. Jumpa dengan Nabi Kemudian Sayyidina Umar cakap dengan Nabi Ya Rasulullah Ini uhibdu Sesungguhnya aku ini Mencintaimu Ya Rasulullah Aku mencintaimu Lebih dari Segala apa yang ada Kecuali terhadap Diriku sendiri Orang cinta kepada diri sendiri itu Lumrah Umum, tak salah Bapak-bapak Mencintai dirinya sendiri Tak salah Pernah membaca surat kabar Kadang-kadang Kalau di Indonesia ini banyak ya Driver Driver membawa Bus isinya 30 orang Penumpangnya 30 orang Subhanallah terjadi insiden Berita ditulis Bebas Insiden Dengan meninggal dunia Korban 25 orang Yang 4 sakit parah Drivernya melarikan diri Drivernya melarikan diri Korban 25 lima meninggal dunia. Kenapa kok bukan drivernya yang meninggal dunia? Karena drivernya cinta pada diri sendiri. Tak dalam melihat situasi, saya kalau lanjut pasti akan menabrak. Kalau saya teruskan, pasti aku yang mati. Kalau gitu, aku belokkan sedikit, tak papalah orang lain orang lain yang mati karena aku lebih mencintai diriku sendiri, betul betul betul ya, itu manusia tak salah bukan tak dosa, tak salah Sayyidina Omar mengatakan, aku mencintai diriku benar Beliau mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah aku mencintai dirimu melebihi segala sesuatu, apapun kecuali terhadap diriku sendiri apakah sudah benar ya Rasulullah apakah cintaku ini sudah benar ya Rasulullah Nabi menjawab ya Umar. belum hai Umar belum sempurna sehingga engkau lebih mencintai aku, aku Nabi Muhammad daripada dirimu sendiri kau harus belajar mencintai aku Nabi Muhammad. Maksudnya melebihi dari dirimu sendiri. Maka si Naumat Mkhattab R.A. mengatakan. Wallah ya Rasulullah. Wallah demi Allah ya Rasulullah. Kalau demikian. Mulai hari ini dan seterusnya. Aku lebih mencintai dirimu ya Rasulullah. Ketimbang daripada diriku sendiri. Apalagi daripada segala sesuatu. Yang ada di dunia ini Barulah Nabi kita mengatakan Al-Ana, Al-Ana ya Umar Hari ini, hari ini hey, Ya Umar, sempurna imanmu Sempurna cintamu Luar biasa itulah Pertanda Kecinta Nabi itu dimulai dari zaman Baginda Rasulullah SAW Masih hidup Bersama dengan para sahabat Rasulullah SAW kita datang ke sini baca solawat. Kita cinta tidak dengan Nabi? Kita cinta. Kita sangat rindu pada Nabi. Betul apa tidak? Betul. Rindu kita ini cinta. Kan kalau orang sudah mahabah pada Nabi, mahabah itu cinta itu dikatakan al-hubu yakmi wusim. Mestinya arti cinta yang benar itu. Membutakan dan menulikan. Orang kalau sudah ada cinta di dalam hati... Maka matanya bisa jadi buta... Dan telinganya bisa jadi tuli. Yuhmi wa yusim. Matanya buta, telinganya jadi tuli. Coba kita lihat kadang-kadang... Anak-anak muda, adik-adik kita... ya. Kalau sudah cinta sama bola Betul Jadi supporter-supporter bola Penggemar-penggemar bola Apapun dikerjakan Betul Malam hari Bangun malam Bukan untuk tahajud Tapi untuk melihat Piala dunia Betul Betul? Tak punya televisi Jual segala sesuatu untuk beli televisi Guna melihat piala dunia Kalaupun dinasihati Sama orang tua Eh nak Kau jangan melihat televisi Oh tak bisa Ini adalah kegemaranku Apalagi kalau sudah masuk Pertandingan-pertandingan ya Ke lapangan-lapangan Tempat pertandingan wah Dengan segala macam atribut Betul? Kenapa? Karena mereka cinta dengan bola. Itu sudah membutakan dan menulikan kita punya mata dan kita punya telinga. Demikian juga cinta itu di masa terdahulu terjadi. Sedangkan para sahabat radhiyallahu taala mereka benar-benar adalah pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Sahabat namanya Sayyidina Khawban. Sayyidina Khawban ini terkenal dekat dan ahli khidmat dengan baginda Rasulullah SAW. Ahli khidmat yaitu yang suka membantu. Nabi perlu apa? Dibantu. Nabi perlu ini, penting pada apa, suatu dibantu oleh Sayyidina Khawban RA. Maka juga dikenal sebagai maula Rasulullah SAW. Suatu saat, Sayyidina Thoban itu mendapat pendidikan, doa, ajaran doa, doa setelah azan ringkas. Di situ ada kalimat, wabarhu makoman mahmuda. Wabarhu makoman Mahmudah Doa kita ya Allah berikanlah bagi nabi itu makoman mahmuda yaitu derajat yang paling tinggi di surga, yang paling tinggi di surga. Maka Sayyidina Thauban merasa apa? Merasa takut, khawatir Sayyidina ini. Kalau orang Indonesia zaman sekarang mengatakan galau, saya tak tahulah di sini apa ya? Galau itu sedih. Jadi berdoa dengan sedih. Sayyidina itu berdoa untuk Nabi. Tapi sedih. Beliau berpikir. Kalau Nabi masuk surga paling atas. Paling tinggi. Sedangkan aku. Belum tentu dapat surga paling tinggi. Paling-paling ya tingkat rendah. Kemudian Sayyidina Tuhuban. Tadkala mendengarkan. Riwayat-riwayat dari Nabi. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda-sabda Nabi itu ada keterangan bahwa kelak di padang mahsyar orang kalau berbuat baik maka mendapatkan catatan kertas catatan itu baik semuanya. Sedangkan orang yang berbuat kurang baik mendapatkan catatannya juga catatan kurang baik. Maka sinar tuhan menghadap kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba beliau bercakap ya Rasulullah. Seandainya aku dan engkau ya Rasulullah tak usah masuk surga. Seandainya aku dan engkau ya Rasulullah tak perlu masuk surga. Nabi heran? Semua orang pengin masuk surga. Kita hadir di sini ditanya bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, ingin masuk neraka apa ingin masuk surga? Masuk surga. Syeikh Thuban mengatakan, ya Rasulullah, andai kata aku dan engkau ini tak usah masuk surga lah. Syeikh Na Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa pikiran ya Thuban? Ada apa ini ya Thuban? Punya pikiran apa? Kok kau tak mau masuk surga? Kata Syeikh Thuban, ya Rasulullah, aku tahu. Kalau engkau Meninggal dunia Dan nanti hari berbangkit Di hari kiamat Di Padang Mahsyar Engkau akan menerima catatan Amalmu itu Mulai dari lembar pertama Sampai lembar terakhir Semuanya baik, tak ada celah Tak ada cacat sedikit pun Sedangkan aku Nanti kalau di Padang Mahsyar Mendapatkan buku catatan itu Masih banyak celah, masih banyak Hitam, noda-noda masih banyak dan kalau nanti pun kau masuk surga, tentu engkau akan mendapatkan surga yang paling tinggi, makoman Mahmuda. Sedangkan aku belum tentu masuk surga, belum tentu. Kalaupun aku masuk surga paling atau jangan-jangan aku masuk surga tingkat paling rendah. Aku tak mau ya Rasulullah, aku tak ingin masuk surga. Kalau di surga aku tak ketemu engkau tak mau masuk surga. Aku ingin selamanya aku tengok engkau ya Rasulullah. Aku pandang wajahmu ya Rasulullah. Cukup di kota mendina saja. Tak perlu masuk surga. Kalau-kalau nanti masuk surga. Justru aku tak bisa tengok engkau punya wajah ya Rasulullah. Jadi cintanya Sayyidina Thuban, itu jauh lebih berharga daripada surga itu sendiri. Cinta cenafupan kalau ditimbang-timbang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih berat, jauh lebih agung, jauh lebih kuat daripada beliau masuk surga tak jumpa dengan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa luar biasa itu rasa cinta. Rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita melihat Sidna Quban semacam itu, Nabi kita senang, maka beliau mengatakan ya thauban, hai thuban, anta ma'a man ahbabta. Engkau kelak akan bersama dengan orang yang kau cintai. Artinya Sayyidina Thuban yang mencintai Rasulullah berarti besok di padang mahsyar sampai di surga. Sayyidina Thuban akan selalu mendampingi, mencintai bersama dengan baginda Rasulullah. sallallahu alaihi wasallam. Apa anda ingin kita seperti Sayyidina Thuban? Ingin kita seperti Sayyidina Thuban? Ingin. Karena itu dulu kan hadir majlis ta'lim. Dulukan hadir majlis maulid, dulukan hadir majlis solawat. Karena yang demikian inilah yang menyebabkan rasa kita ini cinta tumbuh kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jam ini kita di rumah mata kita untuk melihat televisi, mata kita untuk melihat banyak hal. Kalau kita di luar sana di tempat-tempat keramean maka mata kita digunakan untuk shopping, melihat barang-barang yang ingin kita beli. Tapi kalau kita di sini, ya, walaupun kita tidak melihat Nabi, tapi mendapatkan cerita riwayat apa yang kita bayangkan di hadapan kita ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyiduna Imam Al-Busiri radhiyallahu ta'ala Beliau ini Imam Busiri yang mengarang Burdah. Ya, beliau ini sudah luar biasa. Padahal masa Nabi Muhammad dengan Imam Busiri ini jauh. Nabi Muhammad wafat, wah ini sudah perpulu-pulu tahun baru lahir Imam Busiri. Rosululloh Taala. Nabi, beliau nih cinta kepada Nabi, terus membayangkan bagaimana Nabi, bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau tidur, bagaimana sehingga terciptalah syair-syair indah, yaitu yang berupa qasida al purdah amin tazakuri jiranin bi di salami dan seterusnya kata beliau untuk membayangkan seorang kekasih yang sangat dicintai lebih dari segalanya yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau membayangkan nahamsarha taifuman ahwa fa arqani wal hubbu ya'daridul ladzati bil alami Naam ya saroh terlintas. Naam saroh taifum ahwa. Bayangan orang yang aku rindukan. Terlintas di benakku wajah orang yang aku rindukan. Hanya terlintas di benaknya, di pikirannya, di otaknya terlintas Nabi Muhammad, saroh lewat. Fa'arqoni. Bayangan itu menggetarkan diriku. Aku hanya membayangkan, tapi diriku bergetar. Kenapa? Karena ingin berjumpa, karena ingin bersalaman dengan Nabi, karena ingin merangkul Nabi. Farrohoni, maka hatiku bergetar. Itu pertanda cinta. Pertanda cinta. Alhumdulillah, saya tampil alami. Kata beliau, tahukah kalian? Alhumdulillah, cinta itu. Jadi ya cinta kepada Nabi, wassalamu'alaikum dari itu lezat dibilalami ibarat bercampur adukan antara lezatnya hati wassalamu'alaikum dan sakit karena tidak bisa jumpa langsung, rindu kepada Nabi, membayangkan Nabi, tapi Nabi sudah wafat, Nabi sudah di kota Madinah, tak mampu untuk tengok langsung. Tapi hatinya cinta luar biasa sehingga rasa sakit ingin ketemu. Oh ini bercampur jadi satu. Itulah rasa cinta yang dirasakan oleh Imam Bussiri. Rodi Allah Taala. Kita pun mestinya demikian. Kita duduk di sini kita bayangkan gimana wajah Nabi. Komarun, komarun. Artinya bulan purnama wajah nabi ibarat bulan purnama di malam hari yang indah jelita elok dipayangkan luar biasa. Wajah nabi sangat bersinar. Fala al-badru alaina al-fajr. Tuka sama dengan komar badr yaitu bulan purnama yang sedang bersinar. Tanggal 15. Ya? Bulan Hijriah tanggal 15. Sedang indah-indahnya. Orang melihat tak jemu Orang melihat tak bosan-bosan. Begitulah kalau kita memandang dan menghayalkan atau membayangkan wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mestinya yang harus selalu meletak pada diri kita. Maka para ulama-ulama terdahulu kalau baca salawat ada yang menangis. Baca fikir menangis Sedikit-sedikit menyebut Nabi menangis Ada yang berbilang ini kenapa sih orang ini kok suka-suka menangis Emangnya tidak punya duit ya suka menangis Oh bukan Bukan dunia yang dipikirkan Rasa rindu yang dipikirkan Rasa rindu yang dipikirkan Bapak-bapak ibu-ibu karena ini Karena itulah khususnya di akhir-akhir zaman ini Kita juga kadang-kadang heran Ya kalau orang kafir, dzalik, melihat umat Islam kumpul, melihat umat Islam bertemu demikian ini, mereka takut, mereka marah, masuk akal, mereka orang kafir. Orang Israel misalnya, melihat kenapa ini orang-orang pada berkumpul di mana? Di masjid. Ada apa menyebut Muhammad, Muhammad. Maka orang Perancis, dengan kekurangan ajaran mereka tidak punya akhlak dan sopan santun melukis nabi dengan lukisan yang jelek maklumlah mereka orang kah? kafir mereka marah kepada kita yang kumpul demikian tapi bagi kita tak ada artinya mereka toh mereka penduduk neraka kita akan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang kristen misalnya marah kalau kita kumpul bersama-sama demikian ya marah Maklumlah ada orang Buddha, orang Hindu bukan agama mereka. Tapi kadang-kadang kita melihat suatu keanehan, suatu yang sangat menggelikan, yang unik, lucu. Ada orang yang Islam, tandanya kartnya itu Islam, tapi begitu mendengarkan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam justru marah-marah. Ada apa? Bikin maulid? Ada apa? Bikin maulid? Tak ada contoh dari Nabi. Kalau kita ditanya Apakah Nabi membuat maulid Kita katakan iya Kalau kita mungkin Membuat maulid yang banyak setahun sekali Kalau bulan Rabiul Awal, ramai Kalau Nabi justru membuat maulid Melaksanakan maulid setiap hari Senin Suatu saat Tak kala Nabi SAW berpuasa pada hari Senin Maka ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa setiap hari Senin kau puasa?" Nabi menjawab, Fihi yauma wulidtu." Di hari itu aku dilahirkan. Karena aku dilahirkan dari di Senin, maka aku syukur kepada Allah. Nah, salah satu cara syukur, salah satunya adalah berpuasa. Orang syukur macam-macam. Kadang-kadang kita mau tasyakuran kepada Allah, ngundang kenduri, itu juga syukur. Ada orang yang syukur punya Uang dimasukkan di masjid Saya syukur pada Allah Ya kan demikian Tak apa-apa Berbeda-beda cara Yang penting rasa syukur Nabi kita Muhammad SAW Rasa syukurnya Melaksanakan maulid dengan cara berpuasa Kita adalah dengan memuji Nabi kita Muhammad SAW Karena kita masanya lama Jauh dari Nabi Dimana caranya Menghadirkan bayangan Nabi ada di benak kita sehingga kita terus terbayang eloknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalah sama penggemar bola. Oh, di sana ada Ronaldo. Oh, di sana bahkan foto-fotonya ditempelkan di mana? di rumah-rumah kita tidak. Oh, dalam bayanganku ada Rasulullah. Oh, aku aku lari ke timur. Oh, aku lari ke barat. Di sana ada Rasulullah. Aku cari di mana itu Rasulullah? Itu mestinya pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cari dalil banyak. Al-Qur'an juga menyebutkan tentang masalah kita diperintahkan bergembira dengan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kul katakanlah bi dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah, rezeki kita, rumah kita, makanan kita, segala macam yang kita miliki itu adalah fadl minallah, keutamaan dari Allah, wa bi dan rahmat Allah, kita bisa duduk di tempat ini, mendapatkan hidayah. Cita kepada Nabi, kita bisa sholat, kita bisa zakat, bisa puasa. Itu adalah rahmat Allah untuk kita umat Islam. Maka dengan pemberian ini, Fabilika, Faljofraku, kalian bergembira. Harus bergembira. Nabi ada di situ. Nabi bergembira dengan kelahirannya sendiri. Maka kita juga akan bergembira dengan keberadaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? karena Allah berfirman pada ayat yang lain bismillahirrahmanirrahim wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin tidaklah aku aku Allah utus engkau hai nabi Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam nabi itu rahmat sedangkan tadi kita diberi rahmat falyafrahu harus bergembira kalau ada nabi yang nabi adalah Afdulur rahmat adalah rahmat yang paling besar diberikan oleh Allah kepada umat manusia, maka kita wajib bersyukur dan bergembira dengan adanya rahmat yang berupa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak ibu-ibu, adik-adik kita main tambur. ya. Ya nabi, petung, tak petung, tak petung. Coba ditanya, Dek. Okay. Nak kamu sedih enggak kamu main tambur? Bapak-bapak hadir di sini sedih enggak atau seneng Kalaupun kita punya hutang hari ini dan kita hadir di sini, kita mengingat nabi kita, insyaallah hutangnya lupa. Betul? Betul. Kenapa? Karena kita seneng Baca Maulid, baca Qasidah, kok suara enak, luar biasa. seneng Itu persis dengan ayat fal yafrahu. Bergembiralah engkau karena itu adik-adik kita sudah bergembira dan mengajak kita seluruh masjid untuk bergembira karena apa? Dengan keberadaan Nabi kita Muhammad SAW sebagai rahmat. Berarti Maulid Nabi ada dalilnya ndak? Ada dalilnya kalau dicari ada, Kalau ada orang datang, orang luar datang, ya oh, baik orang luar itu orang Indonesia atau orang Saudi barangkali datang ke sini mengatakan, "Dah apa kalian di sini begini?" Madakan maulid haram. Bid'ah. Sesat. Tak ada dalilnya. Itu karena belajarnya cuma setengah. Tak hatam. Baca kitab tak hatam. Perlu. Mereka-mereka ngaji lagi. Belajar lagi pada Habib Ali ya. Biar tahu. Karena mereka tak tahu. Ya ikhwan. Justru kalau kita mau praktis. Mau ringkas menjawab mereka. Kalau mereka bertanya. Hei kenapa kalian baca maulid kenapa kalian membuat maulid melaksanakan maulid, apa dalilnya maka dalil paling mudah adalah tak ada dalil, aku ini orang umum aku tak tahu Al-Quran tak hafal Al-Quran aku tak hafal hadis. cuman dalilku, aku ini adalah cinta kepada Nabi aku ingin jadi saya nakuban, ingin terus berjumpa Nabi, lisanku ingin terus bersalawat kepada Nabi kalau aku di rumah nonton TV, tapi kalau aku di tempat ini baca solawat Itu yang aku senangi karena itulah mahabbahku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya cinta yu'mi wa yusim. Sudah tak ada hukumnya orang cinta. Orang cinta tak ada hukumnya. Contoh orang cinta tak ada hukumnya, bukan kita setuju, bukan kita menghalalkan, bukan kita apa ya? Ah, merestui tidak. Melegalkan tidak Maaf-maafin Walaupun di masjid harus saya sampaikan ini Kadang-kadang anak muda Punya kekasih betul? Kalau bahasa Indonesia punya pacar Tak tahulah bahasa sini apa ya Pacar juga barangkali ya Kadang-kadang di surat kabar tertulis Seorang anak lelaki Ingin jumpa kekasihnya Dilarang oleh ayahnya Calon mertua lah gitu ya. Dilarang oleh ayahnya Tiba-tiba ditemukan gantung diri. Kenapa? Karena cintanya tak kesampean. Dia tak pikir panjang. Dia daripada tak ketemu kekasihnya. Mending gantung diri. Itulah cinta. Tak tahu apa hukumnya, tak tahu. Masa kita kalah dengan perbuatan yang maksiat tadi. Orang pacaran hukumnya haram. Sedangkan kita cinta dengan api perintah. Seperti Sena Umar, dikatakan Ya Rasulullah, sudahkah Imanku sempurna, sudahkah Cintaku sempurna, kalau aku mencintai Dirimu, melebihi segala sesuatu Kecuali diriku sendiri Kata Rasulullah, belum Cintamu belum sempurna Sampai Engkau belajar Mencintai aku Nabi Jauh lebih besar daripada dirimu sendiri Betul Maka kita kata, dalil kita cinta Hei Orang-orang yang suka melarang maulid. Kau mau bicara apa terserah. Kau bicara haram. Aku tak tahu. Kau bicara ini bid'ah. Aku tak dengar. Yang penting aku cinta. Jangan larang orang cinta. Dan cintaku ini bukan cinta yang haram. Cintaku adalah cinta. ingin selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Maka insyaAllah Nabi kita kelak akan mengatakan kepada kita antum kalian hai orang-orang seluruh masjid dan pecinta putta nabi antum ma'aman ahbab tum kalian para pencinta nabi itu kelak di akhirat tahu tak tahu tiba-tiba dikumpulkan dengan orang yang kita cintai kita tanya siapa yang kita cintai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi dalil yang paling tinggi adalah cinta kepada belakinda Rasulullah SAW. Sebagai penutup ada riwayat. Dulu zaman dahulu itu ada juga semacam kekasih gitu namanya Kois Lailah atau orang dulu mengatakan Lailah Majnun pernah dengar ya? Yang laki namanya Kois, yang perempuan namanya Lailah. Ringkas cerita. Itu Koesh tidak boleh menikah dengan Laila. Laila tak boleh menikah dengan Koesh. Akhirnya dua-duanya sakit. Bahkan yang namanya Koesh riwayatnya itu sampai sakit otaknya. Yang sakit otaknya. Ya gampangnya orang mengatakan gila lah gitu. Gila terhadap Laila. Basarapnya gila Laila itu majenun Laila, majenun gila terhadap Laila. Yang ingin saya sampaikan suatu saat si Koesh ini jalan di suatu perkampungan. Dia pernah tahu kalau Laila itu pernah ada di situ, di kampung situ pernah hidup. Maka, kowe si pacar laki ini mengubah suatu apa namanya? Syair dia mengatakan, Amrul al diar diarul Laila, aku melintasi perkampungan, aku melintasi suatu desa. Itu dia Rulailah seakan-akan adalah rumah-rumah Laila karena Laila pernah lintas di situ. Wakobal tu wadajidar wadajidar. Aku ciumi satu persatu dindingnya rumah-rumah itu rumah penduduk diciumi sama dia satu persatu wadajidar satu setiap ada kesempatan aku cium ini di dinding. Bayangkan satu kampung rumahnya Diciumi semua sama Qislailah. Qama qobaltu jidar syaghafna qalbi. Bukanlah aku itu mencium dinding karena aku cinta sama dinding bukan. Bukan itu. Walakin hubbun sakana diyami. Tapi aku ini cinta dengan orang yang menempati di belakang dinding. Siapa tahu di antara di dalam kekasihku mencium dinding buka karena dindingnya dicintai barangkali di dalam rumah itu ada Laila sehingga cintaku itu, itu kesampaian sampai kepada Laila itulah cinta kemudian kita kita juga demikian kita tidak seperti Laila kita tidak seperti guys tidak. Tapi cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW Terserah engkau hukumi apa? Ya wahai orang-orang yang anti maulid Nabi, orang yang suka mengharumkan maulid Nabi. Tak taulah kamu bicara apa? Yang penting aku cinta. Tak taulah ini malam, tak taulah ini siang, tak taulah ini pagi. Sopapun kalau perlu aku hadir maulid. Kenapa? Karena di dalam maulid barangkali saja roh Nabi Muhammad SAW mau datang mula hadro kepada kita. Betul. Karena dikatakan al-arwa ujunudun mujannada, roh-roh setiap orang itu ibarat junudun tentara yang mujannada saling terikat. Kita dulu roh kita sampai kita bertemu di sini itu waktu diciptakan oleh Allah sebenarnya roh kita sudah saling kenal. Kemudian dimasukkan roh itu pada jasad kita, berhubung jasad kita itu banyak yang kurang pantas, yang kurang elok, banyak kotoran-kotoran kita makan jadi kotoran. Belum lagi kita punya hati, ya begitu e, nafsu dimasukkan dalam diri kita, maka nafsu kita itu menggo, me, mengganggu hati kita, mengotori hati kita. Inna nafsala ammarutum bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak pada keburukan. Maka hubungan roh satu dengan yang lain itu kadang ketemu kadang tidak. Walaupun sama-sama ahli majelis taklim, tapi kadang-kadang ketemu kadang tidak karena apa? jasadnya ini yang kotor barangkali demikian. Rohnya orang jahat-jahat, rohnya orang buruk-buruk berkumpul dengan orang-orang yang jahat, jahat, rohnya orang yang baik-baik juga berkumpul dengan rohnya orang baik-baik. Berarti ...roh saya dengan roh bapak-bapak dan ibu-ibu itu... ...dulu tak kala diciptakan sudah pernah berkenalan. Dan nanti tak kala kita sudah dipanggil oleh Allah meninggal dunia... ...menurut Imam Tawus R.A. ...seorang tabi'in, muridnya Sahabat, bahwa orang itu kalau meninggal dunia... ...maka tujuh hari pertama mereka ini ditanya terus oleh malaikat... ...diuji, ada ujian. Maka Imam Taus mengatakan, hei umat Islam... Di malam pertama samaik malam ketujuh kalau bisa kalian bersedekah atas nama orang yang meninggal dunia maka di situ setelah tujuh hari kalau kita ini aman dari pertanyaan mungkar dan nakir aman maka roh kita ini bisa berziarah ke mana-mana disitulah kita berharap roh kita bisa bertemu dan berjumpa dengan baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa? Karena tak kala kita hidup yang kita sebut adalah Ya Rasulullah, aku cinta padamu Ya Rasulullah, aku sayang padamu Ya Rasulullah, aku merindukan ketemu Engkau ya Rasulullah, terus ya Rasulullah Ya Rasulullah Itulah yang kita harapkan, jadi sekali lagi Kalau ada orang yang tanya apa dalilnya Maulid Nabi, adalah cinta kita Tak terbatasi apapun Tak mau dengar apapun, dilarang Tak dilarang apapun Kita tetap akan hadir dalam Maulid Nabi Muhammad SAW Karena apa? Cinta Nah, kepada siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bapa-bapa dan ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, para guru, para Habib khususnya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat, mungkin bahasa yang kurang difahami, maklumlah baru sekali dua kali ke Malaysia ya. Kalau Habib Ali kan sudah puluhan tahun ya, sudah belasan tahun sudah maklum bahasanya difahami. Kalau mungkin saya banyak tak difahami ya. Karena itu mohon ampun, mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya demikian. Hadza wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.